Baik kali ini tembang a n kedua dari kita. Ini、ya. juga ada di ya, juga ada. dalam album. Di album ini nomor terakhir. Betul. <laughs> Sampai、Udah. hafal lagu. Cocok lu ya. <laughs> ya. Mudah-mudahan semuanya、uh, berkesan selalu. Amin. Dan albumnya bisa diterima buat semuanya di、amin. sini a m i n l a n g s u d saja. Enggak di Madurato rame nanti dimana-mana、oh, albumnya r a m i ya. Adela itu sudah... sudah apa ya ibaratnya gaungnya sudah, sudah di mana mana bapak ya amin, amin, amin. Ayah, ya r a b b a l alamin oke、okay, kali ini tema yang kedua barang barang Adela kembali masih sama Anissa Rahma seratin